サラマーアレックスもありません。 ジャッジ・インドネシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの a 前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシアの名前は、ロシア Dan salah satu alumnus Pondok Kontor, lulus tahun 1965, saat ini menjadi satu dari sembilan orang yang mengurusi bahasa Arab dunia. Jadi bahasa Arab dunia, bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang tidak pernah パーリザマン、ティア、パ サウディアラピア、パワー、サチャラ、d リティクチャン、マチャマチャミト、アンダ、ポニャフィギュラチャマチャマガネ、サウディ、トゥ、コンテク y ョン、プルペタ、ナシミラン、オランニ、ナム、ダリナカラアラブ、フリカ、アメリカ、ブロムドル、ジタル、ウルサンタ、ア。 Saya akan meminta tolong banyak hal pada malam hari ini kepada b e l i a u a l u m n i s Gontor yang j a d i anggota Majelis u m u m Internasional itu yang merawat Bahasa Arab dunia, merancang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran dan pendidikan Bahasa Arab di seluruh muka bumi. Dengan sangat saya mohon Ustadz Ahmad Fuad Efendi untuk bersama-sama kami di sini. コメディアンとアラン・ラキ・サミンタ、トマン・トマン・デリ・チョク・ジャガータ、ヤン・シティア・バリマン・チャタティ、アパサ・ジャイアン、マチャド・トリー・モルチャイア、ジャジー・カタンガタンゴーノ・シン・タシチョウ、カタンガタンノ・シン・アニチョウ、カタンガタン・アギギメ・タラン、カタンガタン・ジャレット、カタンガタン・ウィシンブ、モロモロマン・モンムノ・ライゴーノ・シン・アクティ。 Jadi mereka yang me menyusun konstruksi ilmu yang setiap hari kita dalami dan kita diskusikan. Dalam Islam namanya itu t o l a bulilmi, tapi secara progresif kita sebuti j t i h a d Kemudian secara resmi kalau menyangkut Al-Quran disebut tafsir, tapi karena tafsir itu hanya bisa dipenuhi persyaratannya oleh para akademisi, para ulama yang tertib keilmuannya, maka untuk masyarakat umum kita menawarkan t a d a b b u r Nanti beliau Cak Fuad yang akan bisa menjelaskan malfarku m b a h y n a tafsir a wa dadabur. サヤモン、ナンテ サニャカパンサイア、a ゥカソパティニー、アサー・セム・ディガー・キエイ・コントロー、スタッド・ハサン・サハル・アジア、イ i ポゴイ・ k ュン・カクル a タパク a ョータコ・モントコ、タビム・ s ポニーキン、ディオマイ・ティー a ィ、ディオマイ・ e リアウ、アウカ n ニ・マクショウ、a h a サラパン・グミソ、a マシェト・カントン・コムランダ・ディフィア、ディスプランディ、ケビス・ミラー・マネ・ロヒーム 私たちは今日は私たちのために言っていることです。 Bagaimana malam hari ini Kita menikmati segala sesuatu Yang kita saling mempersembahkan Karena saya tidak bisa m e n y u g u h k a n apa-apa dari Anda Kecuali saya sendiri Memohon energi dari Anda Orang yang dipanggung Dan yang, di, yang menonton adalah Orang yang bekerjasama untuk saling transfer energi Transfer kegembiraan Transfer Rangsangan-rangsangan、uh, berkah dari Allah SWT Saya ingin menyatakan アパサジャアパイトサフパンアニンアパイトクロンテキングアピアパンサジャアパイトチュマンワナワナディパヨニトアパパンサジャアヤンマンボワノルピマンデカットバラアワーギトアドラヒプランサジャアティ Seenikmat apapun Hiburan dunia Tapi kalau tidak membawa menjadi lebih dekat kepada Allah n t a r Kapan-kapan anda akan menyadari bahwa itu bukan hiburan Itu akan menjadi bumerang kita semua. Jadi, semua yang akan kita lakukan pada malam hari ini harus diregulasi bahwa tidak ada apapun, tidak ada bunyi, tidak ada kata, tidak ada yang terdengar maupun yang terlihat, kecuali yang membuat kita berada di dalam konstruksi r o dia, t a n marodia. Supaya kita mendapat, supaya kita berposisi marodia, maka yang kita lakukan kepada Allah adalah r Odin. Kita sendiri harus ridho kepada Allah. Maka musik yang diaransmen adalah musik yang presisinya adalah menuju ridho kepada Allah. Jadi kita harus lebih sibuk ridho kepada Allah daripada mengemis-gemis ridho-nya Allah menurut saya. Karena meskipun engkau mengemis-gemis kalau engkau sendiri tidak ridho kepada k e t u n t u a n k e t u n t u a n Allah. Maka tidak ada pantulan untuk mendapatkan ridho dari Allah Kira-kira ngonegle ilmu nih yang pertama Rodiah dan Mardiah y ya、nah, Mas ya Rodiah itu anaknya tetangga saya di Jombang Mardiah y yang sebelah kanan ada dia Di Jombang itu saya punya tetangga yang namanya semua dari Al-Quran Dari ada, ada surat yang ada ayat yang punya Fi Syatir Rodiah Nah terus サーキングレ l a ピ a m i, i、ah, n oke、okay. para a l u m n u para a l i pondok modern kontor siapapun anda, dari manapun anda cintaku kepadamu, kemudian para asadir, para guru, para transpor i a bahan-bahan pengetahuan kepada para murid, kemudian kepada anak-anakku, cucu-cucuku, para santri yang sebagian kemarin seharian bersama kami, Kiai Kanjeng untuk workshop musik kemudian teater dan kepemimpinan, saya mohon nanti partisipasi anda semua karena ini bukan pertunjukan ini adalah kerjasama untuk Rodia dan Marutia、nah, nanti saya mohon anytime saya mohon Anda maju untuk ikut berpartisipasi, saya mohon apa namanya, keikhlasannya dan keberaniannya untuk membuat saya dan yang di panggung semua ini optimis bahwa Indonesia semakin lama semakin tidak tertolong oleh keadaan dirinya sendiri dan mereka tidak akan mampu menolong dirinya. Maka santri kantor saya bayangkan Anda harus siap menolong Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. しかし、私た a は、私たちは、私 k ちは、私 a ち a 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 Saya mengucapkan kegembiraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Kepada rumah dan kampung saya yang kedua Yaitu Pondok Modern Kontor Ponorogo Kampung dan rumah pertama saya adalah m e n t u r o Semomiton j o m b a n g Kemudian pada usia 10年タウン、サイア、プルトンガーティング、グル i サイア、チュンバンタン、サイア、チュンバンタ私サイア、チュンバンタン、サイア、チュンバンタン、チュンバンタン、チュンバンタン、チュタン、チュンバンタン、チュンバンタバンタン、チュンバンタン、チュンババンタン、チバンタン、チュンバンタン、チュンバンタン、チュンバンタン、チュンバンタン、 Tapi saya dimuliakan di situ, saya, saya dimuliakan tuh artinya saya dikasih kamar yang bagus, kasur, s p r a y bantal, guling, nah esok disediakan sarapan di atas meja, ono serbet, ono goni nutupi pupuk, ono semula, s u d a kagak karu luar n a p i sampai akhirnya saya kirim surat kepada ibu saya, bu, saya ini mau ke kantor itu, mau tirakat, laku aku gigit tiga i. fasilitas sing c o y o nyinek naik itu kan, tadi akhirnya aku menjaluk pindah, a k u t a ambil tak tak, tak milen i h k pojok mentu pojok gontor ide kali malu kono, akhirnya saya ibu saya datang dan saya pindah ke rumah Pak Cari, Pak Cari gontor pada waktu itu dan di situ saya sangat nek matukan berarti di rumah Pak Cari t d a k lemat, saya sedang menunda surga, nah di rumah Pak Cari itu berswarga o t u aneh. サイヤーのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプロラムは、私たちのプログラム私は、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私たちのプログラムは、私た bangun sangat pagi menyapu seluruh rumahnya pak t a r i halamannya halaman masjid di depannya dan masjid dan saya yang membuka masjid untuk a d a n kemudian sudah pasti bukan saya imamnya pengarah <tuh>、oh, Cili ya saya masih di kelas 5 SD dan seterusnya kemudian e n g k Maringunu aku membereskan makanan kambing nek kurang aku ngeramban マリムシウォッチュス、アクトロスアトス、トロスアラパン、マリムシコーラーの SGN コントル、ポキトゥス、ポラントリーントロール、ポントリ SG、サヤ、ムーシウォッスマネ、ガレット、ママスティカン、マガラン、メリカ、カイト、アクショバインドゥグル、マンガン、マリムシコーラーのネ、マトラサ、N ン A、ィア、カン、マチウスタス、アルコラン、マチウスマチウマトラサ、ファンア、ビア、 etar biatul a f a l itu di k a n t o r sebelah pojok d e k a t Kalimau l sana sampai jam 5 sore kemudian nanti saya ngurusi maghriban sampai i s a kemudian malamnya saya minta izin kepada yang k e l a k menjadi Ibu Zaini m u h a y a t yaitu Ibu Zainah, Zainah dan itu orang yang paling sayang sama saya sekarang beliau tinggal di トリサイアスラルプラチェルイトゥピサークスカル a ィアタスポホントジャークフンプニープウアプロタシュナウトンムリコンゲイヨウィスカポポアティアティオチョウトウノトンゲイトリサイアルシュナウトティアタスポホンテリバタサイアンティサイアティアタスポホン Oke、okay, bismillahirrahmanirrahim Saya akan memulai acara ini Dengan nanti saya Saya ingin melibatkan pencarian ilmu Yang merupakan hiburan sejati kita Ditambahi musik-musik Yang juga kompatibel terhadap ilmu Yang kita cari bersama-sama Tapi bertahap dan konfirmasi Mengenai Al-Quran, ilmu dan bahasa Arab itu Saya memohon kepada Cak Fuad Dan saya akan melibatkan パラサンティ、ポリパラアサティ、ポリパラアルミ、ジャンカミマニアカン、アパナマニア、ソフネル、パキヤンフルパティ、トゥプルパペチ、ポティアンサパゲニ、ティタプラティアンダー、ウスイコット、マイヤン、イコク、コク、コク、コム、コク、カヤ、ジャイコ、ビヨー、サダルム、ガノ、マサ、サヤティタ、ムジャリポニコ、チャンセディタ、ティタ、ムジャリポニコ、シャバポニコ、アローダン、ロスロー、サロー、ワーサラ。 untuk pertama sebelum itu nanti saya jalankan kita menyediakan 30 peci seperti yang d i p a k a n Mas e l m i tadi itu juga bukan saya yang m e r e n t a h tiba-tiba ada yang setor 30 peci dari masyarakat di b a l i k Nonang Masyarakat nah untuk yang pertama ini Bapak sekalian saya tadi siang saya di Almawadah salah satu apa, satelitnya Pak Hasan disana k i a i n y a tadi menafsirkan jadi saya ingin memulai dengan satu ayat Allah yang 30時間、ポーランドストリーキーポーランドストリーキーサー2 systems、サー2 c o n s t u c t s CLMU、ヤンキー、トルチュマカンジェリティノロギー、ヤンモンブワータ、アロシアロシア、トルチュマカンジェリティノロギー、ヤンモンブワータ、アロシア、トルチュマカンジェリティノロギー、ヤンモンブワータ、アロシア、トルチュマカンジェリティノロギー、アロシア、トルチュマカンジャー、アロシア、トルチュマカンジャー、アロシア、トルチュマカンジャー、アロシア、アロシア、アロシア、アロシア、アロシア、アロシア、アロシア、アロシア、アロシアロシア、アロシア、 アタアロスネガティファタアロスポジティファポジティファクアプリジャーヤネガティファクアプリジャーヤマガマムシアトゥカシアトゥラマガローラエ h ティタスポジ a ィファンエンティイアピサトゥルガンジャーヤオス a ナワタアライキーポーランジャンセムンバヤンガンマムシアイトゥアトゥアトゥラポーランギトゥタリゴニグエンネオンゴニグチェネスティ dimana output kita apa cuma wajah kita kata-kata kita, perilaku kita prestasi kita harus merupakan proses pencahayaan harus merupakan produk pencahayaan untuk umat manusia sehingga Allah menyebutnya Rasulullah menyebutnya dan manfaat yang tertinggi adalah proses mencahaya masyarakat i t u nah saya membayangkan Polam terus Anda semua dan saya itu menjadi manusia yang ada miskahnya kemudian ada misbahnya, ada z u j a j a ya itu satu sistem, satu proses, satu konstruksi ilmu, kemudian gontor ini benar-benar dibutuhkan untuk menjadi pemantul cahaya Allah bagi seluruh umat Islam dan Republik i n d o n e s i a パザーガシー、アルマーホーム、スラーム、マニアポッパー、トゥカスキータ、アルマジャーティー、タンガン、ハラパン、ゴントル、トゥトゥ、アカンメンジャワー、タンダン、ダンダン、ウマッ、イスラム、タンダンダンダンダン、ヤング、ニンパパンサイ、ドネシア、パザーガシアルマーホーム、スラーム、マニアポッパワ、トゥカスキタ、アルマジャーィー、パカタウマッタ、タタウマティーグ、 パターンにと、なきにがび、limbungavi、あんりにがんとりこ、お茶を産んでいるのパターンにと、パターリウ、ロト、そやうか、もんパターリウ、パチャ、パチャ、パチャ、パガンスカラ キタニスプリヒトピザマンスプロムロスルーはプルスクウスクウタンプルムスワンザドサマーライン、ソプティスクウリパプワ、ラトサンダンディタムギナタ、カボミンピナン、タリマサラカパプワ、ガナ、サモアサリンエクウィサドサマーライン、タンギダウマディサンジュガダムギンプニャサドキンピナン、ガナガロラヘルテリーエンド、モハマティアンダーマウ、ガロラヘルテリーモハマティアンディアンダーマウ、ガロラヘルテリーエンディア、エルティエンダー、エルティエンディー Lahir dari LDI, yang Ahmad Tia tidak mau, terus yang Sia tidak mau, kalau apalagi dari MUI tidak ada yang mau. Terus, kalaupun disepakati semuanya, itu nanti pasti tetap ada ketidak-ketidak, ada p a a i n k o m p a t i b i l i t a s g サウナライブやロビアガイン、ジャディガン・ラマー・ウィング・トゥア・カンボン・コヤン・トゥア・コントロポン・ロコ・イン・マルパー・ガン・ト・サン・ウト・タム・タン・ガウ・パンド・ウト・ジャリサとシステム・ブタヤ、サトシステム・エルモ、サトシステム・ソシア、サトシステム・イテュノ・ヒヤン・ラ・シャリア・ウォー・ゴルピア、セン・アメカ・ア・ガン・マト・カン・ソマニア、ティ・サトゥティ・カッ サマサマ、ん、ユディアハンプルルーム マムザーガシー、プルコティー、プルペッタンセハプルポン a ワン・ロ a ス、プ a フィギュラン・ペパス、インサイ n ラ、サムホン・ジ a パワー、ジャナル、n ィオルビス・ニ i ータルピー・ラマー、ランソ r ティ s i kalau saya kan belum mencukupi umur dan kelasnya waktu itu Jadi, saya, saya hanya melihat pasar dari, dari jendela gedung baru, g a k t a h u ketemu langsung jadi saya kira tak kuat lebih otentik dan lebih historis untuk bisa menjelaskan berbudi n u k u r dan sosial. Singa ngelanggel, Senanu a g <laughs> u Tentu yang lebih berhasbatnya adalah para pimpinan atau staf senior yang ada di sini. Saya akan hanya bisa mengingat ya, atau kemudian memahami moto-moto itu berdasarkan pengalaman nyata di tengah masyarakat. Yang saya paling ingat itu bahwa kita semua ini diharapkan menjadi perekat umat, gitu ya, ya perekat umat. kemudian kontor ini dikatakan berada apa itu di atas semua golongan nah ini ini mari kita p a h m i saya berdasarkan praktek di tengah masyarakat memang menghadapi bermacam-macam ya ada aliran ada madhab ada、uh, jam'i ada munatoma ada organisasi itu adalah fakta di tengah masyarakat、ya. bahkan tambah lama kita ini tantangan kita terhadap persatuan umat bertambah berat、ya. kalau dulu masalahnya cuma NU Muhammadiyah sekarang berkembang semikan i rupa tak terkendali、ya. saya tidak p e r l u sebutkan satu persatulah、ya. Sunni Syiah Sunni sendiri Apa satu? Apa satu Sunni itu? Tidak Ada yang betul Sunni Ada yang merasa Sunni Ada yang mengklaim dirinya saja ya n g Sunni misalnya begitu、ya、Jadi konstelasinya demikian ruwet sekarang、itu. Maka betul-betul Pesan bahwa alumni k o n t e r ini harus menjadi perekat kompat itu harus dicarikan formulanya sejumikan i rupa sehingga nanti bisa kita aplisikan di tengah masyarakat kalau saya salah mohon nanti-nanti dibetulkan oleh para pimpinan yang ada disini ini adalah sepanjang yang saya pahami jadi kalau kita melihat kepada moto tadi itu juga merupakan a p a sebuah Landasan bagi kita untuk Menjadi perkat umat Kalau kita mau mendamaikan Dua orang yang bermusuhan Boleh gak kita ini belum-belum sudah berpihak Kepada satu pihak Kan tidak Berarti kita harus melepaskan diri kita Dari mindset yang mungkin sudah ada p a d a diri kita, kita harus bisa Berpikiran bebas bebaskan dulu saya misalnya misalnya saya Muhammadiyah ada konflik antara NU dan Muhammadiyah maka kalau saya ingin menjadi perekat saya harus melepaskan dulu pikiran kemuhammadiyah saya supaya netral berpikiran bebas、ya. tapi jadi berpikiran bebas ini termasuk salah satu prinsip yang diajarkan kepada kita kalau di bahasa Inggris k a e n a p a saya bebas itu a berpikiran bebas itu apa kalau yang istilah sama sekarang boleh nggak diteruskan liberal eh Wah,、oh, nggak berani kita mencoba gendir berani.、Nah, tapi <tian>, pada dasarnya kan memang kita diberi kebebasan untuk berpikir, tapi untuk bisa berpikiran bebas ya, harus dilerasai oleh b e r b e n g k a t a n luas. Ya harus luas. Kalau kita mau menjadi p e r k a t u m a t harus luas pengetahuannya. Tapi itu tidak cukup. Harus berangkat dari berputih tinggi. Nah, saya kira ini kita jadikan dasar juga. Ya, kita ini di kontor sudah diberi、uh, kurikulum itu yang luar biasa Dalam rangka menjadi perkat umat itu Fikih ya biasanya menjadi masalah Perpecahan itu kan masalah fikih、ya. Bukan masalah yang prinsip Hanya soal fikih yang seringkali Saya ini、uh, mengasuh sebuah masjid di Malang Ya, masjid Kampus u i e r s i t m a l a n itu saya ketua yayasan. Di samping itu saya juga menjadi penasihat di beberapa masjid yang ada di Malang. Masih sering terjadi kalau tidak dikatakan konflik ya permasalahan lah antara jamaah misalnya yang ingin agar imam itu kalau wiridan jangan keras tapi yang satu ngotot juga wiridan dengan keras. b a n y a cari wasir ini jadi masalah. Saya sebagai ketua yayasan masjid itu sering dapat SMS, ya kok ini imamnya tadi diam saja, anda anda jaher, yang lain m e n a k imamnya kok w i r i tan nya keras, apa N、NO, apa masjid ini sudah berubah menjadi N o misalnya begitu,、ya. saya katakan lo begini lo, h kalau imam itu wiritan dengan keras, itu untuk menuntun mereka yang belum bisa. kalau imamnya tidak mirip d e a n keras berarti m e n d i k e sempatan kepada jamahnya untuk miripan sendiri-sendiri、nah, jadi kita cari saja itu, sisi-sisi yang tidak kemudian menimbulkan permasalahan karena kedua-duanya itu kan juga punya rujukan itu diperdebatkan sampai mati, tidak d akan k a ketemu masih-masih punya rujukan dan sebenarnya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 Kita yang dari Nahdlatul Ulama itu rata-rata dia bisa w i r i d a ya. Tapi yang dari m u h a m m a d i y a karena memang prinsipnya ya, oh robbak a t a t a r u a n wa, kofiah. Jadi w i r i d a itu jangan teriak-teriak Allah juga nggak tuli. Allah dengar, jendel usah keras-keras, bengok-bengok. Ya, itu benar juga rujukan. tapi ya akibatnya banyak anak orang, orang yang tidak bisa b e r i t a n baca doa ya n d a k ya coba lihatlah ya. saya kalau memberi ceramah itu kalau saya baca satu ayat Al-Quran belum habis itu kalau di kalangan tertentu itu langsung jamaah itu meneruskan tapi di kalangan yang lain sampai hampir habis tidak ada yang meneruskan karena mereka tidak terbiasa Ya, jadi itu masing-masing itu punya landasan punya rujukan dan juga masing-masing、uh, itu ada tujuan-tujuannya dalam kaitannya dengan pendidikan dan lain sebagainya nah di k a n t o r itu di kelas 1 kalau saya tidak salah ingat itu dengan fikir yang dikarang oleh Ustadz Ki Haji m u z a r i k a s i itu kan m a d h a b syafi kemudian kelas 2 berbahasa Arab ingat saya juga masih bermadab syafi'i, baru kelas 3 itu diberi bulu u l m a r o m hadis-hadis a h k a m hadis tentang akhlak ini berarti kita sudah dibawa kepada sumber、ya. kalau tadi diberi makanan yang sudah siap dimakan kelas 1-2 kelas 3 kita mulai diberi apa? bahan mentah Dikenalkan dengan bahan-bahan supaya nanti bisa memasak s n d a n y a makan b a h a n b a r a n g yang sudah matang. Ya. Kelas empat kita diberi, kalau saya tidak salah ingat itu bidayahul mujtahid. Di situ mulai ada m u k h a w natal madahib. Kita dikenalkan dengan macam-macam madhab. perbedaan-perbedaan pendapat ini adalah modal sebenarnya kita untuk menjadi perkat umat nah tantangan sekarang lebih dari soal m p a t m a d Hamid tantangan sekarang itu aliran-aliran baru demikian banyak maka oleh karena itu, barangkali memang ya kita lebih memerlukan belajar lebih banyak lagi, untuk bisa memerankan diri di tengah masyarakat jadi kalau saya membayangkan sebagai umat penengah, perkat umat itu adalah umat penengah, kita tahu disini saudara kita kanan ekstrim liberal, yang sini ekstrim radikal tantangan kita sebagai perkat umat bisa e n d a k menarik yang liberal ekstrim ini agak ketengah sehingga dia liberal tapi m o d e r a t yang radikal kita tarik ketengah radikal tapi juga Moderat. yang tengah ini juga ada yang tengah tapi ekstrim juga ada jadi ekstrim itu bukan kanan dan kiri toh ada ekstrim tengah, ekstrim tengah, tengah itu pokoknya anti A dan anti B yang benar mau di tengah g i t u ini yang tengah ini pun kita olah garubah, sehingga bisa memahami yang kanan dan bisa memahami yang kiri ya prakteknya bagaimana ya ayo dicari, dicoba, dicoba dan saya selama bertahun-tahun mencoba melakukan ini alhamdulillah ya, saya punya kajian dengan 20 orang yang semuanya ini dokter dan guru besar terakhir saya menerima komentar dari salah seorang anggota itu ternyata saya ikut kajian Pak f u a d ini belajar untuk menjadi moderat jadi berarti sebelumnya dia e s t i m entah e s t i m kanan atau e k s t i m Jadi tantangan kita itu senewikian beratnya sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai a l i m d i k o n t e r ini, saya lihat juga di tengah masyarakat melalui WA-WA itu saling mengecam sini dan situ, nah, marilah kalau bisa kita hidupkan dialog. Ya, kita hidup dialog sehingga yang、uh, berada di pihak manapun itu nanti bisa Dan kebiasaan kita yang juga merusak persatuan adalah mudahnya kita ini memberi label-label. Kalau ini sudah diberi label radikal, nanti semuanya pokoknya apapun yang keluar dari radikal nggak ada yang benar. Kalau sudah diberi label liberal, nggak ada yang benar juga dari dia. トは、トラン d トルのエクスティングは、トランプトルのエクス m ィングは、トランプトルのエクランプルのエクスティングは、トランプトルのエクスエクスティングは、トランプトルのエクルのエクスティングは、トは、トランプトルのエクスティンは、トラィングクスティングは、トランスティングは、トランプトルのエクスティングは、トランプトルのエクスティングは、トランプトルのエクスティングは、トランプトランプトルのエク サラマパー、ロコンハギムサイブディミンテ NO、<笑> Tapi kalau menurut, menurut kalender itu, dua tiga tahun selama Pak Algonsev ini kebetulan sama, ya.、Nah, bukan itu yang saya maksud, tapi bagaimana bisa merintis suatu kebersamaan sehingga nanti tidak ada lagi gengsi, organisasi, tapi semuanya lebih mengutamakan persatuan umat Islam. Kan sekarang ndai. Berbeda. terus kalau kok, kok berbeda kok itu, kalau berbeda kan ini bener ini salah, undai itu bukan masalah besar, itu masalah kecil, d a k usah membuat kita apa, saling bertengkar, nah kalau masalah kecil, kenapa saya gak ditinggalkan saja untuk sesuatu yang lebih besar yaitu yang namanya persatuan kebersamaan、ya? nah ini cuma impian aja mudah-mudahan kita doakan タラー、アタハラー、ピアラー、プッサマ m エノ、モハマ a ィア、ティパラ、ヤロ a アンダー、エノ、ラジス、モハマティア、i ン、ラジス、エノ、マンガタガン、コラボラシ、ウント、コラボラシ、ウント、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、ィア、ヤ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、エノ、 マンディア・がマキタティ・ガルマン・ボランジェット・カネ・パカマラ・テラポーラ・タオニー・ナティア・タスワト・スパガタン・アン・オ・モハマ・ディシア・パパン・マンディア・ヤ・カマンディア・マンディア・マンディア・ミュヤ・メルヌ・アムダムダン・ギター・ガスパディト サイキラー、シンガジャーのシンガジャーズ、ハイヤーズ、ディリート、インストール、リコントローカー、ナサイヤー。 dalam pengalaman saya sampai umur 64 tahun itu saya memang selalu meletakkan diri di tengah-tengah meskipun saya tidak berpikir bahwa saya sanggup merekatkan umat tapi naik sampean di tengah-tengah itu kok sing lor ngarani sampean gedul, sing gedul ngarani sampean lor yang di timur menganggap kita ini barat yang di barat menganggap kita ini timur, jadi kita ini kalau mau s u h u d u n saya sama diri saya, saya t u h sial terus Sing ティング、キアイ、イスランドネット、イスランサイヤ a ティング、イスランドネット、イスランサイヤーティング、イスランドネット、イスランサイヤーティンランドネト、イスランサイヤーティング、イスランドネト、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネット、イスランドネットネットネットネットネ ウィザーラスオランジャーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーララーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー 私はランナークイズアシアランナークイズアトフィアティアランにリプルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルかルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル n ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル Meskipun saya dekat sama n u saya tidak akan pernah diundang untuk ikut Muhtamar n u Begitu juga Muhammadiyah, tidak akan pernah tidak ada cerita y a n saya diundang ikut Muhtamar Muhammadiyah Menjadi pengamat pun tidak, bahkan pengamat-pengamat dari Jepang, dari Jakarta yang diundang resmi oleh Muhammadiyah itu Bertamu ke saya untuk tanya Muhammadiyah itu bagaimana Kan gitu パンクは何でしょうか パフィギュランパス。 g n t e r lolos karena ngomongnya berpikiran bebas dan yang nudo itu nggak ngerti bahwa berpikiran bebas itu liberal kan gitu. Tadi uang uang itu a d a nih selalu n g e l o k l e e l e Tadi nyesing i telok ledle kan jerone, sing i telok aku klambi nih gitu. Tadi d i k i t d i k i t label cikit cikit lah berpadahal saya itu radikal, diturut radikal. Bener aku radikal, gendeng dagang dagang. Aku radikal untuk hal-hal yang saya harus radikal. Misalnya rabi k u r a n d i k a l u d a r i kemungkinan seribu wanita aku mengambil satu wanita, kan radikal itu mengorbankan sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kurang radikal ya o Pasti j u r s a m a istri radikal. Dan rabi itu konservatif, saya konservatif. Mas rabi liberal. Bisa kalau tongo kalau aku mulu mau di lulu. リ l ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル a n ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル a ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル a ルルルルルルルルルルルルルルルルルルル a ルルルルルル i ルルルルルルルルルルルル i ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル e ルルルルルルルルル t ルルルルル e ルルルルルルルルルルルルルルル a ルルルルルルルルルルルルルルルルルルル e ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル l ルルル l ルルルルルルルルルルルルル i ル u パパニコーロディコーロディントクラタシーテアレクティスティバ t オチョティバレオチョプフィギュランペ r e ペパタンセハンカチョパザメタクトプルプティティングセエプルパタンセハンギュガベパザポケンライキラクロプティネカティングヨセハンココラウナ マガニャ、プププププププププププもプププププププププププププププ a ププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププ パパキパ、パパキパ、ウランアリウランアリ、ケティカパル、プロポンタウンウィス、カロカム、シュタプラカ a ク、ポリア、トスパタンムセハプラティカム、うニア、アクセシャンパイ、タンアカンポニアキパジャンパイ、カロポンタウンウィス、パパタウンウィス、ギクルティラ、マザ、マザプソンブワランルティラ、ウナ、ウナ、ヤスタミウナルコール サンダー a ティークルモーバラン。そこはロマンティーローのガペセタンティーローのエプリスティーローのパピータピオン。サンダーのティーアンビリアンテルペイ。ティアタウィアンテルペイガラス、ダマモニサラケセアタン、カロー、ア パフィギュアのパギュアのパフィギュアのパフィギュアのパフィギュアのパフィギュアのパのパフィギュアのパフィギュアのパフィギュアのパフのパフィギュアのパフィギュアのパフィギュアのパフィギュアのパフィギュアのパフィギュアのアのパフィギュアのパフィギュアのパフ kait kan gitu kan kata bebas itu sudah najis sudah mutan a j i s dan sudah terlalu m u s t a h m a l gitu nah, jadi bebas itu maksudnya anda boleh kemana saja supaya kamu tahu yang benar kemana makanya takdir dengan teman-teman, dengan anak-anak saya tadi itu, dengan a n a k saya di workshop kemarin itu, bukan kita ajari tapi kita kasih PR supaya mudah-mudahan dia menemukan apa yang sebenarnya mau saya omongkan jadi bukan di janang warung di janang bawon, jadi yang lebih penting dari makan di warung adalah masuk dapur supaya kamu kenal kompor, supaya kamu kenal bagaimana menyalakan kompor, supaya kamu kenal bagaimana, tahu bagaimana kadar apinya itu seberapa besar sejak gak gosong, itu yang namanya toriko, nah itu kira-kira, nah bapak-bapak sekalian ibu-ibu, para a l u m n i ustadz dan santri-santri semua p e r c a m a n gontor itu matang udah matang, tapi u r u t u r u t a n empatan itu matang karena kebebasan itu bukan untuk bukan pelampiasan, islam itu kan dua pengendalian atau pelampiasan dan kalau anda sudah b e r a k h l a k mulia di syarat pertama tadi maka anda akan tahu dan anda akan milih bahwa hidup dan di dalam islam itu hidup itu bukan pelampiasan tapi pengendalian jadi ojok m e minter ngegas kudu p i n t e r n g e r e m kan gitu, ada-ada s a y a i n g i n g e r e m ku n a k e p e k s a teko prapa, teko g a m g i langsung weng, g u naik mobil k e n y e t kan gitu, itu naluri Umat sekarang itu liberal, tapi tanpa akhlakul karim, tanpa pengetahuan yang luas. Lulun em tu toko gangulan, d e l o k d l o k seonok mobil melintas t e g a k u d u n i k o n n g e r i m se-delok k a i t ngegas, ngegas, ngegas, begitu kepeksoh n g e r i m Itu cara berpikir orang Indonesia terbalik seperti itu. Misalnya cara ngerarin kayak motor, cara ngerin pak motor langsung mesti k u a l i t pikirannya. dan seterusnya ini banyak contohnya, tapi yang ingin saya katakan sama Anda adalah jangan dipikir itu unsur-unsur umpat -unsur itu, itu urutan sama dengan sandang, pangan, papan. Kalau dalam filosofi Jawa, i k u jadi wali, papan, sandang, pangan, tapi sandang, pangan, papan, coba Anda lihat logikanya apa s i m p l e aja. Yang ketiga dan kedua dulu, pangan, papan, milih mana Anda.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 Karena kalau パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパーパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Jadi dia adalah pelindung martabatmu. Jadi sandang itu martabat. Makanya dototiro, dototiro, komitir bedaik pinggir. Maksudnya pakaiannya orang sekarang itu lengkap tapi bedah. Nah, bedahnya t i l a k Ustaz g a n musgala mulang, bedah ini. Atau tukang tukang jahit i ubramu gari ubramu gari. Berukut sampai g ini, tapi bedah ini. Lagi sih terus t e r i u muntah. Nih lah terancam gini j a r a 私はそれを見つけた。 kan gitu terus di r b e d a h b e d a h a n g u c u ini, ini aku s e n e n g mergolarnang. Aku kalau seniernarai kan udeng gol, mau gak g a gak tertarik. <tuh> Makanya ada pedoman di sini n i malam hari ini Mbak Nia -Mbak, Mbak Yuli tidak mungkin pentas di sini karena prinsipnya adalah kalau wanita tampil laki-laki tidak -laki boleh lihat. Tapi kalau laki-laki tampil wanita boleh melihat. Tapi sebabnya, lah apa menariknya labung lanangnya? Telon Jel men teleng obong obong melanangnya. Mulanya aurat wanita lebih lengkap. プリンシップを持ってもよく、ランガガラン、カラス、タラ、ネオンウェッ シャークルカン、キリアン、キプルカン、キラー、タマカナジャー、シュカン、マタテルトンゲット、マサー、カンポャサミン、ンラキ、アルムノス、オスタ、サマサン、リッティカオランラキ、ウント、アルトランリ、シラカンマチュシャーパー、サガシペア、 sambil anda mikir kita kasih satu lagu apa p a kalau Elmi? yang sifatnya urutan aja、uh, surat Anas surat terakhir dari Alquran、uh, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu birobinnas アラヒンナスミンシャルワスワスイルホンナスアラティーワスウィスウフィスウトウリナスミナルチンナディワンビスアヤプラマトオポ パ、oh、ークの a で、パークの形で、パー a の形で、パークの形で、パークの形 a パークの形 a パークの形で、パークの形で、パークの形 a パークの形で、パークの形で、パーク a 形で、パークの形で、a ークの形で、パーク a 形で、パークの形で、パークの形で、パー a の形で、パークの形で、パークの形で、パークの形で、パークの形で、パークの形で、パークの形で、パークの形で、パークの形 a パークの形で、パ a m a 形で、パークの形で、パークの形で、パークの形で、パーク a 形 a パーク r 形で、パークの形で、パ a クの形で、パークの形で、a ーク イライオン。 パラヤンとシアパシュタガンマチュタガー、ランカロ、ティッチャ、メジュピ、マシャガトモンポレガンマチュタガー、マリカン、マリキン、ラストロカロピー。<音><音><音> Anda kan t i m a n a n y a Malik、eh, E.、Eh, robun, Malikun Sama Ilahun Itu itu kenapa urutannya seperti sama dengan Kenapa kok Berpikiran bebas itu terakhir Tidak boleh di, di awal Dan banyak sekali Di Quran begitu itu urut urutannya sangat jelas Samiun Basir Tidak mungkin Basirun Sami Tidak mungkin tidak pernah ada Basirun Sami itu tidak ada ローマン、ローキン、ローマン、ローマン、ローマン、ローマン、ローーマン、ロローマ itu ada, ada, ada pasti ada maksudnya pasti bisa ditafsirkan meskipun kepastian kebenarannya hanya ada di tangan Allah SWT s i l a k a n mas sambil menunggu mereka langsung maju ber, tiga orang saya minta k e i a g a n y a n g membawakan satu nomor An Nabi Sallu'ale i s i l a k a n santri, ustaz, sama langsung maju ke sini bersama mas Elmi Ayo s a m a mas Jamar a e a a p a マリナティボゴル、モジャカルタ、スペシャルマン・ライン、セムジョバン・ジャワー、サラダ・ナス、コーラウンド・ドロピンナス、マリキナス、イラヒナス、マーパー、ジャワー、ファタマ・カリー、ムーブナカン、コーラウンド・ドロピンナス、カリマ・トロポン、アサル・リカタロップ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang mengasuh manusia. Lalu disambung dengan kata Malikin Nas. Malikin Nas yang dikatakan disini adalah Malik yang artinya pemilik ataupun Raja Manusia. Raja yang tidak hanya sekedar menjadi Raja yang diam hanya disinggah sananya saja akan tetapi dia menjadi pengasuh ataupun melindungi dan mendidik hambanya itu manusia. Dan yang terakhir adalah Ilahin Nas. Yang jelas bagaimana Allah sebagai Tuhannya Manusia sendiri dan makhluk ciptaannya Menjadikan dirinya bukan hanya sekedar Tuhan Akan tetapi Tuhan yang mengasuh juga sebagai rajanya manusia、Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya tidak akan membantah atau membenahi Ibu nya merdeka s e m e r d e k a m e r d e k a n y a sekarang p a Fadal Atani Ya Fadal Kiam Kiam Kum Kiam 私はあなたのお父さんにお越しいただきました。 サはウ a キン、ロフン、コムティ、アン、マリ、モブン、イラいネト、は i ジャン、プッチャラン、スピリトワールド、サザンスプレー、ウンキン、キング、ジはマネ、テレマティ、はラマ、ロフン、ロいン、リはグ、はムリヘラ、テレマティ、キャロ、ボムリヘラ、イト、キャタン、パセラ、キャタン、トゥムトゥン、バイク、キャタン、トゥムトゥン、ディタス、ウェイハラバン、タビ、キャタイト、 Rokun itu ya bisa ngomong, kalau bahasa insanan mungkin bisa ngomong,、uh, ya ngomong kebaikan maupun kesalahannya itu. Kemudian yang kedua,、uh, malikun itu berarti penguasa, berarti yang memiliki, yang menggegam. n g Maka ketika seseorang itu、uh, awalnya mungkin ya tadi berpikir b e b a s a t a u Kemana mencari Tuhannya seperti perjalanannya Ibrahim itu. Tapi kemudian harus sadar bahwa hidup ini sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, oleh Allah. Kemudian pada akhir.